Berikutnya Dari pembahasan Masalah Munada Adalah An-Nudbah nudbah An -Nudba. adalah nidaun adalah sebuah panggilan yang muwajjahun diarahkan lil mutafajja'i mutafaj alaihi bagi orang yang almutawajj alaihi, orang yang ditimpa sebuah musibah, itu mutawajj alaihi au minhu, atau orang atau adalah sebuah panggilan kepada sebuah tempat yang dia itu ditimpa sebuah rasa sakit. Di situ kan ada terjemahnya ya Perhatikan anda terjemahkan Nudbah Itu adalah sebuah panggilan Uslub dalam memanggil Yang diarahkan kepada Mutafadja alaihi Maksudnya mutafadja alaihi itu adalah Aiman asobat hu musibatun Orang yang sebuah musibah Menimpa dirinya jadi ketika ada orang yang tertimpa musibah seperti karena kematian atau tertimpa kebinasaan. Maka kalian memanggil orang tersebut itu nanti uslubnya adalah uslub nudba. Atau nanti panggilan nudba itu kalian arahkan kepada sebuah tempat yang dia ditimpa rasa sakit. Itu namanya al-mutawad ja minhu. berarti kita lihat contoh dulu ya kalmauti walhalawilhalaki seperti seseorang ditimpa kematian berarti dia meninggal atau seseorang ditimpa kebinasaan berarti dia tertimpa sebuah perkara yang membinasakan dirinya terus kamu berkatakan berkata kepada dia kepada pamanmu inya mislu kaulika seperti perkataanmu liammika kepada pamanmu Ba'da mauti, setelah dia meninggal, berarti paman ini ditimpa kematian. Dia meninggal. Terus kalian datang kepadanya dan mengatakan, "Wa am wa ammahu laqad kunta tayyiban mukhlishan." Wahai pamanku, sungguh kunta. Itu dari Kana fiil Madinya ya. Sungguh engkau dahulu diterjemahkan dahulu karena dia fiil fil Toyiban adalah orang yang baik. Mukhlison. Dan dahulu, engkau itu adalah orang yang ikhlas. Ini uslupnya uslup nudbah. Karena orang yang kalian ajak, orang yang kalian panggil, itu adalah orang yang tertimpa sebuah musibah. Dia meninggal, atau dia ditimpa perkara yang tidak baik Kemudian kalian panggil dia Uslup ini Cara memanggilnya adalah Uslup Nudbah Berbeda kalau kalian manggil Ya Rojulu Atau Ya Muhammadu Ya Aliun Ya Rojulan Ya Tolian Jabalan Itu lain karena orangnya semuanya hidup Dan tidak ada yang ditimpa musibah atau kita panggil ya Usama tu akbil wahi Usama kemari. Perkaranya tidak sama dengan ini. Tam? Ini namanya uslub nudbah. Yaitu uslub yang digunakan untuk memanggil al-mutafajjai 'alaihi. Lihat tarannat terjemah ya. Nudbah hiya, hiya itu isyaratnya ke nudbah. Nida'un adalah sebuah panggilan lil mutafajjai 'alaihi. Yang muwajahun Yang panggilan ini diarahkan Lil mutafadja'i alaihi Kepada orang yang ditimpa musibah Jadi mutafadja'i alaihi ini orang yang ditimpa musibah Karena kan ada tafsir setelahnya Ada ayat tafsirnya Ay man asobadhu Musibah tun. Orang yang ditimpa musibah Orang yang ditimpa musibah Kemudian kalian panggil Maka uslubnya, nama cara memanggilnya Itu manggilnya dengan uslub nudbah atau lil mutawajjai alaihi un lil diarahkan kepada orang yang dia itu mutawajjai minhu kepada sebuah tempat makanul alami sebuah tempat kan ada tafsirnya situ wayuriduna bil mutawajjai minhu makanul alami tempat yang sakit jadi apabila ada sebuah tempat yang dia ditimpa rasa sakit, misalkan kepala kita, bagian kepala sakit, itu namanya mutawajjiminhu. Nanti ada usulunya di sini ya, cara menyusunnya ada. Wajuduna bil mutawajiminhu dan yang diinginkan dengan mutawajiminhu apa mutawajiu itu? Ya, mutawajiu minhu tabah apa? makanul alami tempat yang terkena rasa sakit seperti perkataanmu kepada orang yang meletakkan tangannya di atas kepalanya limaza tataallamu ya kenapa engkau itu merasakan sakit? Ya, fayaku lu warosahu. Aduh, alangkah sakitnya kepalaku. Ini juga namanya uslub nudbah. Jadi nudbah itu, kalau kita garis besarkan dia itu dua fungsinya. Fungsi untuk memanggil orang yang tertimpa musibah atau fungsi untuk menanyakan sebuah perkara yang tertimpa rasa sakit. Itu fungsinya nutba Atau beliau di sini. Wal munada fiha zihil asalibi. Dan munada. Berarti isim yang dipanggil ya. Munada itu isim yang kemasukan ada watun nida. Di dalam uslub ini. Yusamma al-mandubah. Munada itu dinamakan dengan munada al-mandubah. Makanya kalau kita nyari dalam buku-buku Nahu. Kita nyari pembahasan nudbah atau pembahasan al-mandub. Maksudnya adalah munada yang dia itu penggunaannya untuk mutawajjau 'alaihi atau mutawajjau minhu. Ya, lil mutafajjau 'alaihi atau lil mutawajjau minhu. Fahuwa. dan yang namanya munada mandub al mutafajjau 'alaihi atau al-mutawajja'u minhu. Dia itu adalah al-mutafajja'u alaihi. Dan dia itu adalah al-mutafajja'u. Al-mutawajja'u minhu. Ini anda tambahkan ya. Dicatat. Ada bahasa yang lebih mudah lagi nanti insyaAllah. Kita punya pembahasan masalah Mandub. Ditulis Al-Mandubu huwa ismu ma'rifatin goyru mubhamatin definisi yang mungkin lebih mudah nanti difahami huwa ismu ma'rifatin goyru mubhamatin yunada asalnya yunadi tapi yunada dibuat majhul yunada pakai alif maksura ya pakai ya, alif berbentuk maksura yunada bi wa wau wow, kemudian ada alifnya seperti di buku di kita di buku kita itu jadi anda ulangi al mandub huwa ismu ma'rifatin ghairu mubhamatin yunada bi Wa, bi, terus di titik dua, ada wa-nya. Wa, kemudian ada alif berdiri, ada tegak. Lil tafadju'i alaihi. Lil tafadju'i alaihi. Au, lil tafadju'i minhu. wa katiran ma yuhtamu wa ma yuhtamu bi alifin zaidatin Wa kathiron ma yukhtamu bi alifin za'idatin. Wa ha'in. Waha'in li-sakti. As-saktu. Li-sakti. Kalau ditulisnya itu lil sakti Sekarang lihat definisinya ya. Mandub, al-mandub, isim mandub. Atau munada mandub. Itu adalah isim ma'rifat. Ini definisinya nih. Berarti kalau mandub, kalian mau buat isim isim apa pun ada mandub itu harus dibuat dari isim ma'rifat. Tidak boleh dibuat dari isim nakirah. Ghairu mubhamatin. Dia tidak boleh mubham, tidak boleh samar, harus jelas. Jadi enggak boleh sesuatu yang kalian panggil itu adalah sesuatu yang belum jelas keadaannya, belum jelas bentuknya. Enggak boleh. Harus yang dipanggil itu adalah sesuatu yang sudah jelas. Makanya dikatakan dia harus berbentuk isim ma'rifat dan tidak mubham. Tidak samar. Yunada dipanggil dengan menggunakan huruf nida wa. paham? huruf nidahnya itu adalah wa, kebanyakannya itu, berbeda dengan nidak-nidak yang lain, ada ya, ada hamzah, kalau ini tidak, ini hanya menggunakan wa, bukan hayya bukan ayya bukan a, bukan ya, bukan itu semuanya, Artinya kalau kalian dapatkan ada sebuah uslub nida dengan menggunakan huruf waw setelahnya ada alif. Ini namanya uslub nudba atau dinamakan dengan munada manduh. Huh? Yunada biwa digunakan dipanggil dengan menggunakan adawatun nida waw. Lil, li litafajjui 'alaihi au litawajjui fungsinya ini ya li li harfujar. fungsinya untuk bermakna i'lal untuk bermakna sebab fungsinya untuk tafajjui 'alaihi untuk menunjukkan seseorang yang ditimpa musibah ya untuk memanggil litafajjui 'alaihi itu kalau di kitab kita tadi Lil mutawajil min alaihi untuk orang yang ditimpa sebuah musibah. Au litawajji minhu atau untuk tempat yang terkena rasa sakit. Itu fungsi penggunaannya nanti. Faham fungsinya? Jadi dia itu mandub itu adalah isi ma'rifat yang tidak boleh mubahm, tidak boleh samar, harus jelas. Siapa yang kalian panggil itu harus jelas. Makanya tidak boleh ada pembahasan. Nakiro maksudah sama nakiro goyiru. Maksudah. Tidak boleh ada itu. Karena dia harus jelas isimnya. Itu pun isimnya harus isim ma'rifat. Tidak boleh dibentuk dari isim nakiro. Itu pun kalau dipanggil. Tidak sembarang menggunakan ada watun nidak. Ada watun Kebanyakannya adalah Wa dan setelahnya ada Alif. Fungsinya sudah Anda sebutkan tadi ya. Littafad ju'i alaihi. Untuk orang yang tertimpa musibah. Kalian panggil dia. Atau Littawad ju'i minhu. Untuk tempat sesuatu yang terkena rasa sakit. Kalian panggil dia. Wakasiron mayuk tamu. Kebanyakannya uslub mandub itu mayuk tamu itu ditutup dengan alif za'idah. Ya, makanya di kitab kita tadi baca apa? Wa rossah. Ya, wa rossah. Ada alif setelahnya kan rosun di situ ya. Kemudian setelahnya ada alif. Makanya kata beliau, kebanyakannya dari uslub nudbah itu ditutup atau diakhiri dengan alif. Alif ini namanya alif za'idah. Kalau kalian manggil ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Abdullahi itu tidak ada alifnya. Kalau ini kebanyakannya memakai alif di akhirnya. Alif itu namanya alif za'idah. Tambahan. Uslupnya harus pakai itu memang. Waha'in lil-sakti. Dan diakhiri dengan ha untuk menunjukkan makna berhenti. Artinya setelahnya itu tidak ada kata sambung. Tidak ada kata lagi gitu. Kebanyakan hanya ini nanti digunakan untuk memberhentikan sebuah kalimat. Ya. Atau wajahnya tidak apa? Waroksah. Kebanyakan seperti itu. Artinya tidak ada lagi kata lanjutan setelahnya. Fungsinya ya untuk memanggil seseorang yang ditimpa musibah. Atau untuk memanggil sebuah tempat yang terkena rasa sakit kebanyakannya uslub mandub ini diakhiri dengan alif. Alif itu namanya alif za'idah. Kemudian diakhiri dengan ha. Fungsinya untuk disakti, untuk menunjukkan berhenti. Artinya tidak ada kata setelahnya lagi. Yang Anda tahu nanti, kalau nanti tidak bersambung dengan kata setelahnya tidak ada kata, ha-nya itu disukun. wa ro Tapi kalau setelahnya ada kata, Maka kalau disambung bacanya wa rosahu dengan domma. Jadi kalau berhenti dengan sukun, kalau disambung setelah ada katanya yang lain dengan harokat domma. Sekarang kita lihat lagi di kitab kita. Hurufun -huruf nidai fi uslu bin nu'dba. Huruf-huruf nidah, huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil pada Uslub nudbah. Yang pertama harfu wa. Ini yang paling banyak. Ya. Seperti wa islama, wa muqtasima, wa Batona wa rijala. Ya? Wa islama. Ketika agama Islam terkena sebuah musibah atau yang lainnya maka dia katakan wa islamah wahai agama Islamku wa mutasimah iqtasma yaqtasimu berarti orang yang berpegang teguh kemudian dia ditimpa musibah kita memanggilnya dengan kata wa mutasimah atau wa batana perutnya sakit dia memanggil wabatona. Aduh, wahai sakitnya perutku. Atau warijela. Ya, seperti kakinya ketika sakit, dia memanggil warijela. Kemudian lihat yang kedua harfun ya. Wahuwa goyru muhtassin bin nudbah. Dia ini tidak dikhususkan untuk nudbah. Artinya ya ini bukan ada watun nida yang khusus untuk penggunaan nudbah. Berbeda dengan wa. Kalau wa itu khusus untuk nudbah. Dan tidak boleh berpindah dengan menggunakan ya. Kecuali merasa aman tidak iltibas. Tidak tercampur antara uslup nudba dan antara uslup munada yang biasa. Itu syaratnya itu ya. Syaratnya kalau memakai ya untuk harfun eh, nidaun nudba. Syaratnya tidak boleh ada iltibas. Orang yang membacanya itu tidak boleh iltibas. Tidak boleh samar. Ini nudba atau munada biasa ya. Tidak boleh ada gitu Makanya secara asalnya tidak boleh menggunakan ya untuk dijadikan ada watun nida. Ya eh, ada watun nudba. Itu tidak boleh. Secara asalnya seperti itu. Secara asal ada watun nida untuk uslub nudba adalah wa. Boleh memakai ya syaratnya tapi adalah tidak boleh ada kesamaran bagi orang yang membaca atau orang yang mendengar ini uslub nudba mandub atau bukan kalau ada samar tidak boleh dipakai tapi kalau tidak samar boleh dipakai makanya dikatakan sama beliau di kitab kita ini dia ini tidak dikhususkan untuk nudba bukan uslub nudba yang menggunakan ini secara asal Munadak biasa, gitu. Artinya kalau memanggil ya Muhammad, ya Usama, tu ya Salman itu boleh. Tapi kalau memakai Wa, itu khusus untuk nudbah saja. Di sini ada anda lihat dalam kitab An-Nahw Al-Kafi, pengarangnya sama dengan kitab Mulakos yang kita pakai ini. Dia punya kitab namanya an nahw al kafi Sebenarnya ringkasan juga dari kitab mausu'ahnya. Beliau memberikan penjelasan bahwasannya penggunaan menggunakan Ya untuk Nudba itu adalah penggunaan yang sangat sedikit. Ingat itu? Penggunaan menggunakan Ya sebagai Nida'un Nudba atau Al-Mandub itu adalah penggunaan yang sangat sedikit jarang. Hah. Artinya, paling banyak uslub nudba itu menggunakan wah. Boleh pakai ya, tapi syaratnya tadi, tidak boleh ada kesamaran antara orang yang mendengarkan perkara tersebut. Kalau dia bingung, tidak tahu ini ada waatul nida munada biasa ataukah munada nudba, maka tidak boleh menggunakan perkara tersebut. Kemudian, berikutnya. Oh, satu sepatu contoh, lihat di buku kita ya. Ya Khalidah, Ya Islamah, Ya Rijilah. Ya. Mau menggunakan Ya, atau mau menggunakan Wa, Alif, dan Ha, pada akhirnya, tetap harus ada. Paham? Jadi mau kalian gunakan wa, tetap di akhir nudbah itu, harus ada alif za'idah, sama ha, sakhti. Atau kalian menggunakan ya, tetap juga harus ada alif za'idah dan huruf ha. -nya. Jadi tetap baca, ya khalidah, ya islamah. Ya Rijilah. Tetap harus seperti itu Jadi Lebih Menunjukkan uslub nudbahnya itu Lebih terlihat Kalau ada alif dan H ha di akhirnya Jadi memakai waw dan ha, eh, alif dan H ha itu Bukan hanya dikhususkan pada Wah saja Tetapi pada ya pun tetap memakai alif dan ha di akhir katanya kemudian iqrabu uslubi nudbah bagaimana mengiqrab uslub nudbah munada nudbah mandub bagaimana cara mengiqrab munada mandub ini Di buku kita disebutkan hanya satu cara. ya. Kata beliau. Yajibu bina'uhu alad-dommi. Izaqana alaman mufrodan. Au nakirotan maksudatan. Wajib memabinikan dia. Yaitu mandub. Uslub mandub apa tadi. Munada mandub itu. Alad-dommi di atas dommah. Iza kana alaman, apabila munada manduk itu berbentuk alam mufrad, Apabila dia berbentuk alam mufrad, maka wajib membenikannya di atas dommah. Sama seperti munada biasa. Untuk ikrobnya ya, untuk ikrob. Atau pilihan yang kedua. Atau dia berbentuk. Nakiro makosuda. ya Kalau dalam uslub. Nakiro maksuda juga. Dia itu dimabendikan di atas. Dommah. Ya rojulu. Paham? Maka kalau ada munada. Yang mengikuti uslub mandub. Maka kalau dia berbentuk. Nakiro maksuda. Maka cara memanggilnya, cara mengiropnya juga dengan mabniun alat dommi di mabnikan di atas dommah. Seperti wa umaroh, wahai Umar. Di sini adalah nakiro atau di sini adalah munada alam mufrad. Maka nanti di sini wa harfun nidain wa nutbatin umara munada mabniyun 'ala ad-dommil al muqaddari al Dia dimabnikan di atas dhamma yang muqaddar di atas huruf terakhirnya. Mana am min zuhurihi ishtighalul mahalli bil fathati al-aridati mencegah dari menemperlihatkan domahnya tersebut adalah ishtiqalul mahal. Tersibukannya keadaan bilfathati dengan fathah al-aridhati yang datang baru limunasabati alifil mudbah. Karena untuk mencocoki alifun nudbah. Jadi kan bacanya wa- Umaroh. Ya, wa Umaroh. Di situ, Umar di situ kalau di Irop, Munada mabniun ala Dommi al-muqaddari ala akhirihi. Dia adalah munada yang dimabnikan di atas Dommah yang muqaddar. Di atas huruf terakhirnya. Nanti tetap Iropnya, nanti apa di sini? Fimahalli nasbin. Karena bagian dari Mansubat. Paham? Kalau i'rob fi mahali kan dia si mabni ya. Dianggap mabni. Berarti nanti i'robnya adalah fi mahali nasbin. Mana amin zuhuri. Mencegah dari menampakkan harokat doma itu. Istiqolul mahal. Tersibukannya keadaan dengan fathah yang muncul baru. Ya, Aslinya kan wa umaru. Kalau kita panggil ya ya umaru. Tapi harokat Dhamma itu tercegah. Tidak boleh dinampakkan. Kenapa? Karena tersibukannya keadaan dengan harokat Fathah. Yang Fathah ini dibaca baru. Dikarenakan. Al untuk mencocoki Alifun Nudwa. Karena kan Alif. Harokat yang cocok untuk kata sebelumnya itu adalah. Fathah. Kalau Waw. sebelum yang cocok adalah Dhamma. Kalau Ya. Yang sebelum mencocoki dia adalah kasroh. Ah, maka di sini, karena alif itu menuntut kata sebelumnya itu harus dibaca dengan fathah, maka tidak bolehlah tertampakkan harokat domanya tadi. Itu kalau dia alam mufrad atau nakiro makok Ya, kalau dia alam mufrad atau dia nakiro makok Nana anak kasih koedah cepatnya dulu Catat, Ini dalam kitab Nahu al-Muyassar Biar lebih mudah nanti difahami Koedahnya al mandub hukumnya seperti munada dalam sisi i'rab al mandub berarti uslub nudba ya itu hukum dia seperti hukum munada dari sisi i'rab jadi kalau kalian mau membahas i'rab dari uslub mandub atau uslub nudba maka silakan kalian lihat hukum-hukum yang berkaitan dengan munada. Sama itu persis. Tinggal dilihat apa jenis isim yang masuk nanti. Yang pertama, dinasobkan apabila berbentuk mudof atau syabihan bil mudof atau nakiro goyru maksudah. Yang pertama, dinasobkan. Mau munada atau mau mandub. Semuanya dinasobkan, bacanya nanti. Apabila berbentuk mudof. Paham? Atau berbentuk syabihun bil mudof. Atau berbentuk nakira gairu maksudah. Ya atau berbentuk nakhiroh goiru makosuda. Tadi dinasobkan apabila dia berbentuk mudof. Shabiyun bil mudof atau nakiroh goyru maksudah. Contohnya ya. Contoh yang mudof. Ditulis. Wa khadimad dini. Wa khadimad dini. Ad dini ya. Wa khadimad dini. Di situ wa adalah huruf nudbah khadima dibaca nasab dikarenakan dia adalah mandub yang mudhaf adini sebagai mudhaf ilaihnya berarti khadima ismun mansubun wa lamatu nasbi al fathatu az-zahiratu al akhirih liannahu al, li al munada al mandubu al mudhaf dikarenakan dia adalah munada mandub yang mudhaf Atau contoh yang kedua ditulis. Ini contoh yang... Contoh yang pertama tadi dihapus dulu ya. Ini contoh yang kedua. Wa abdal majidah. Wa abdal majidah. Ini yang benar ini. Yaitu meskipun dia mudhauf alif ziyada samaha sakti Ah ha, sakitnya itu itu tetap ada. Wa Abdal Majidah. Ini aslinya adalah Ya Abdal Majid. Ya, nama orang ya, tapi dia mu mudhaf. Tapi karena kita memanggil dengan uslub nudbah memakai wa, kemudian Abdal Majidah, Majidnya itu memakai ha dan Memakai alif dan memakai, memakai ha. Jadi nudbanya itu tetap ada. Wa abdal Majida. Yang kedua sekarang ditulis dan dimabunikan di atas dhamma apabila dia berbentuk alam mufrad Apabila dia berbentuk alam mufrad Atau nakiro makosuda. Seperti di buku kita tadi. Dimeberikan di atas doma apabila dia berbentuk alamufrod. Atau dia berbentuk nakiro makosuda. Contohnya seperti di buku yang tadi kita tulis. Di buku kita. Jadi Iropnya Munada Mandub. Itu seperti ada yang kita sebutkan ada dua. Hukum Iropnya persis seperti dengan Iropnya Munada Biasa. ya Iropnya persis seperti Irop dengan Munada Biasa. Kalau setelah ada Watun Nida Nudba. Itu adalah Alam Mufrod maka i'rabnya nanti dimabnikan. Alamnya itu dimabni, dimabnikan. Kalau setelahnya nanti di situ adalah mudhof atau syabihun bil mudhof, maka nanti dia dinasobkan dengan fathah zahirah. Bukan dengan dom dimabnikan di atas dhamma.